Bab 3. Hidup selaras dengan alam. Saat menulis buku ini, anak saya masih berusia 21 bulan. Jika memungkinkan, saya senang menyempatkan diri berjalan-jalan dengannya di kompleks perumahan saat pagi atau sore hari. Saya senang mengamati bagaimana dia berkembang dari bayi yang tidak bisa apa-apa hingga sekarang sudah mulai berjalan dan mencoba belajar berlari. Ada yang lucu dari caranya berlari yang belum sempurna, tangannya masih lurus menggantung dan belum berayun layaknya cara berlari orang yang lebih dewasa. Dalam proses pertumbuhannya, kelak dia akan mengerti bagaimana cara berlari yang seharusnya. Sampai ia mengerti cara berlari yang seharusnya, Ia selalu tampak kurang seimbang dan sepertinya bisa tersandung kapan saja. Satu prinsip utama stoicisme adalah bahwa kita harus hidup selaras alam in accordance with nature. Jika kamu langsung mengantuk mendengar ini atau tiba-tiba teringat pernah membuang sampah sembarangan, tunggu dulu. Hidup selaras alam dalam stoicisme tidak sesempit memelihara harmoni dengan lingkungan hidup seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan, atau mencintai dan melindungi satwa langka walaupun tentu hal-hal ini juga baik dilakukan. Di dalam Stoisisme, alam, natur, dengan huruf pertama kapital, di sini lebih besar dari lingkungan hidup, serta mencakup keseluruhan alam semesta dan seluruh penghuninya. Dalam konteks natur dari manusia, Stoisisme menekankan satu-satunya hal yang dimiliki manusia, yang membedakannya dari binatang. Hal tersebut adalah nalar, akal sehat, rasio, dan kemampuan menggunakannya untuk hidup berkebajikan, life of virtus. Manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk bernalar. Dikaitkan dengan konsep arete di bab sebelumnya, maka manusia yang hidup dengan arete, virtue, kebajikan adalah ia yang sebaik-baiknya menggunakan nalar dan rasionya, karena itulah esensi, natur mendasar dari menjadi manusia. Yang menarik, nalar, rasionalitas yang sangat dipentingkan di dalam filosofi teras adalah konsep yang bisa diterima oleh siapapun tanpa harus memperdebatkan asal muasalnya. Mereka yang religius akan memandang nalar, rasio sebagai sebuah karunia dari sang pencipta dan mungkin bersifat abstrak, dalam arti tidak berwujud fisik atau bagian dari ruh manusia. Sebaliknya, mereka yang skeptis dan sangat berpegangan pada sains mungkin melihat nalar murni sebagai fungsi biologis, produk evolusi ratusan ribu tahun, hasil kerja dan interaksi berbagai bagian di otak yang rumit. It does not matter where it came from. Stoicism lebih menekankan bahwa rasionalitas adalah fitur unik dari manusia. Walaupun ilmu psikiatri dan saraf modern mengerti bahwa fungsi nalar bisa menjadi rusak, terganggu karena gangguan otak atau penggunaan narkoba, tetapi untuk pembahasan ini kita mengasungsikan fungsi nalar yang sehat pada kebanyakan orang. Sampai di sini mungkin kamu berpikir, ya elah, Apa istimewanya ini? Gue juga udah tahu kalau manusia lebih pintar dari binatang. Ini mungkin pemahaman lama bagi kita semua, tetapi kemudian Stoicism lebih jauh lagi mengajarkan mengapa kita harus selalu menggunakan rasionalitas. Argumennya kurang lebih seperti berikut. Jika kita ingin hidup bahagia, bebas dari emosi negatif, kita harus hidup selaras dengan alam. Alam memberikan manusia rasionalitas sebagai fitur unik yang membedakannya dari binatang. Hidup selaras dengan alam untuk manusia artinya kita harus menggunakan nalar. Saat kita tidak menggunakannya, praktis kita tidak berbeda dengan binatang. Ketika kita tidak menggunakan nalar kita, selain kita menjadi sama dengan binatang, kita akan rentan merasa tidak bahagia karena kita telah tidak selaras lagi dengan alam. Bayangkan seekor singa yang sifat dasarnya adalah tinggal di savana luas di alam bebas, kemudian harus tinggal di kurungan sempit di kebun binatang. Singa yang hidupnya sudah tidak selaras lagi dengan alam ini rasanya sulit merasa bahagia, bahkan walaupun makanannya dijamin sekalipun. Coba kita pikirkan situasi-situasi sehari-hari di mana kita mungkin kehilangan nalar, akal sehat, atau kepala dingin, walau hanya sesaat. Kita menerima email pekerjaan yang menurut kita sengaja menyinggung perasaan pribadi. Kita segera membalas email tersebut dengan kosakata berbagai penghuni kebun binatang. Padahal kita tidak berkantor di kebun binatang. Kita sedang berkendara di jalan, kemudian kendaraan kita disalip orang. Serta merta kita emosi dan marah-marah, bahkan sampai mengejar penyerobot tersebut untuk membalas dendam. Padahal, kita sedang naik skuter, sementara yang nyalip naik mobil Ferrari. Eh, tapi kekejar juga sih kalau lagi macet. Kita mencium wangi parfum perempuan lain di baju suami dan tanpa berpikir panjang kita menyentuhkan panci ke pipi suami dengan kecepatan tinggi. Kita baru berkenalan dengan perempuan cantik, kemudian langsung mengajaknya tidur bersama. Kita membaca sebuah posting unprovokatif di media sosial dan langsung emosi, sehingga kita marah-marah di bagian komen atau segera memforwardnya ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Di semua contoh situasi tadi, kita sedang tidak menggunakan nalar, rasio dan hanya mengikuti hawa nafsu. Apakah kira-kira semua tindakan tadi akan membawa hasil yang positif? Bayangkan nasib sang suami yang dielus panci dengan kecepatan tinggi tadi. Inilah yang dimaksudkan di dalam stoisisme, agar kita hidup selaras dengan alam, yaitu, sebisa mungkin di setiap situasi hidup, kita tidak kehilangan nalar kita dan berlaku seperti binatang yang akhirnya berujung kepada ketidakbahagiaan dan dalam beberapa kasus, benjol di kepala orang lain. Makhluk sosial. Selain memiliki nalar, stoisisme percaya bahwa sifat alami, nature. Manusia adalah social creatures, makhluk sosial. Artinya, kita harus hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Jika ini digabungkan dengan prinsip manusia harus menggunakan nalar tadi, seorang praktisi Stoa seharusnya hidup secara sosial, yaitu tidak mengisolasi diri dari manusia lainnya dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional. Percuma kalau kita menjadi bijak dan tahu segala hal, tetapi memutus hubungan dengan sesamanya. Sebaliknya, Percuma juga kita aktif secara sosial, tetapi tidak menggunakan nalar, dan bahkan sampai dikuasai emosi negatif seperti marah, dengki, dan iri hati. Penggunaan nalar dan hidup sosial berjalan beriringan. Kita semua tahu bahwa hidup dengan orang lain pada kenyataannya memang tidak mudah. Setiap hari kita akan berhadapan dengan perilaku orang lain yang menjengkelkan. Para filsuf Stoa menyadari sepenuhnya hal itu. Dan nanti kita akan melihat bagaimana caranya praktisi Stoisisme bisa hidup berdampingan dengan orang lain secara rasional dan damai, bahkan di antara orang yang, kita anggap, menyebalkan sekalipun. Keterkaitan segala sesuatu di dalam hidup, interconnectness. Hidup selaras dengan alam, menuntut kita menyadari adanya keterkaitan, interconnectness, di kehidupan ini. Stoisisme melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan, bagaikan jaring-jaring raksasa termasuk semua peristiwa di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita adalah hasil rantai peristiwa yang panjang, dari peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan, remeh, sekalipun. Jadi, jika suatu hari kita menginjak ekek kucing di jalan, umumnya tidak sengaja. Saya tidak pernah kenal orang yang senang menginjak ekek kucing. Maka ini bukanlah sebuah peristiwa acak, random, tetapi adalah hasil rantai banyak peristiwa lain. Misalnya, si kucing ekek -ek di situ karena memang sudah kebelet dan pada saat itu titik tersebut tampak nyaman untuk si kucing buang hajat. Kemudian, kita pas sedang melewati jalanan tersebut dan sibuk stalking media sosial mantan sampai tidak memperhatikan jalan dan JREK. Terinjaklah ekek -ek kucing itu oleh kita. Tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan. Atau, dengan kata lain, Sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi pada detik ini juga adalah hal tak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kamu mungkin berpikir bahwa ini mirip dengan konsep takdir. Perbedaannya adalah stoicisme tidak mengharuskan adanya Dewa Dewi atau Tuhan yang merancang keterkaitan peristiwa-peristiwa ini. Sebagian filsuf Stoa mengatribusikannya kepada Tuhan. Sementara sebagian lainnya sekadar melihat alam semesta bagaikan mekanisme raksasa yang bergerak menuruti hukum-hukum alam. Sama seperti konsep nalar di atas, tidak terlalu penting, dari mana keterkaitan ini ada untuk kita bisa menjadikan Stoisisme sebagai laku hidup. Yang penting adalah menyadari bahwa eksistensi setiap manusia adalah bagian dari alam yang lebih besar. Hidup kita sangat terkait di jaring semesta ini, dan semua peristiwa di dalam hidup ini menaati hukum dan aturan alam. Dunia sains modern mengenal The Butterfly Effect, efek kupu-kupu, di dalam chaos teori yang mengingatkan saya pada interkonekness di stoicisme. Singkatnya, efek kupu-kupu berkata kepakan sayap seekor kupu-kupu di Amerika Serikat bisa menyebabkan topan badai di China beberapa waktu kemudian. Waduh, lebay amat, masak iya. Efek kupu-kupu ini sering dijadikan ilustrasi dalam menjelaskan chaos teori. Menurut sains, di dalam sebuah sistem nonlinear, seperti cuaca, perubahan kecil saja, seperti kepakan sayap kupu, di waktu dan tempat yang tepat, bisa menyebabkan reaksi berantai yang berujung pada perubahan yang sangat besar, seperti topan badai di tempat lain yang jauh. Menurut saya, teori sains modern ini sesuai dengan interkonconnectness di dalam filosofi teras yang berusia 2000 tahun lebih. Kembali ke kehidupan sehari-hari kita, Coba kita membayangkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita yang tentunya lebih signifikan daripada menginjak ee -e kucing di jalan. Bisa dimulai dari proses kelahiran kita. Tidakkah kita bisa merunut ke belakang rantai peristiwa yang akhirnya berujung kepada kelahiran kita? Dan mungkin kita akan menemukan hal-hal signifikan di hidup kita sekarang adalah hasil rantai panjang konsekuensi sebuah peristiwa sepele belasan atau bahkan puluhan tahun yang lampau. Misalnya, bagaimana kita bisa ada di dunia? Karena selama kira-kira 9 bulan kita dikandung ibu kita dengan baik. Bagaimana ibu kita bisa mengandung kita? Well, tidak perlu dijelaskan di sini, harusnya. Ahem. Ya, gitu deh, bapak nakal. Bagaimana terjadinya? Eham ahem, ahem, itu. Karena ayah dan ibu kita sebelumnya menikah. Mengapa mereka menikah? Karena sebelumnya mereka mungkin sudah pacaran selama beberapa lama dan kemudian memutuskan untuk mengikat tali pernikahan. Bagaimana mereka awalnya bertemu? Karena dikenalkan oleh teman yang merasa mereka berdua akan cocok. Bagaimana teman ini tahu kedua calon orang tua kita ini? Karena dia kebetulan adalah teman kuliah mereka. Bagaimana orang tua kita bisa menjadi teman kuliah dengan orang ini? Karena orang tua kita secara terpisah memilih atau dipaksa untuk kuliah di tempat tersebut. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka, jika dirunut, Kelahiran kita di dunia ternyata adalah konsekuensi dari mata rantai peristiwa hidup yang sangat panjang, yaitu gabungan banyaknya peristiwa dan keputusan-keputusan yang diambil para pelaku hidup di sekitar kita dan juga orang-orang yang tidak kita kenal. Hal ini berlaku untuk seluruh hal yang pernah dan sedang terjadi di dalam hidup kita, baik besar maupun kecil. Dari tempat kita akhirnya bersekolah, kuliah atau bekerja, sampai kejadian kita ketinggalan kereta, Semua peristiwa-peristiwa ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri, isolatit, tetapi hanyalah bagian dari mata rantai peristiwa yang terus bersambung. Filosofi teras melihat semua peristiwa hidup sebagai sebuah keteraturan kosmos dari peristiwa-peristiwa terkait yang mengikuti aturan alam. Karena keterkaitan, termasuk di dalamnya semua peristiwa di kehidupan kita, adalah bagian dari alam, natur, maka melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dianggap sama dengan melawan alam. Dan seperti telah dijelaskan sebelumnya, Stoisisme mengajarkan agar manusia hidup selaras dengan alam. Melanjutkan contoh sebelumnya, marah-marah karena sepatu Jordan terbaru kita menginjak ee -e kucing adalah melawan alam dan sebuah kesia-sian. lebih sia-sia lagi marah-marah kepada sang umpunya ee. -e. Begitu juga dengan menyesali kondisi kita dilahirkan, entah itu kondisi keluarga, negara kita dilahirkan, kondisi kesehatan kita saat dilahirkan, dan lain-lain. Semuanya sudah terjadi mengikuti keteraturan alam. Jadi, untuk apa disesali, ditangisi, dan disumpah serapahi, semua hal yang terjadi di masa lalu dan baru saja terjadi detik ini, termasuk sekarang saat kamu sedang membaca buku ini, terjadi mengikuti aturan alam ini. Forvan, coba dirunut peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kamu detik ini sedang membaca buku ini. Apakah artinya filosofi ini mengajarkan pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di bab berikut, kita akan memahami mengapa penerimaan stoïsisme akan peristiwa hidup sama sekali tidak sama dengan kepasrahan total. Intisari bab 3. Manusia harus hidup selaras dengan alam jika ingin hidup yang baik. Keluar dari keselarasan dengan alam adalah pangkal ketidakbahagiaan. Hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, rasio, karena itulah yang membedakan manusia dan binatang. Filosofi Teras percaya bahwa segala sesuatu di alam ini saling terkait, interconnected, termasuk di dalamnya segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya keluar dari keselarasan dengan alam. Bab 4. Dikotomi Kendali Kita kalah tender, kira-kira begitu bunyi email yang masuk ke inbox saya. Sebuah tender proyek yang proposalnya sudah dikerjakan selama berhari-hari oleh perusahaan tempat saya bekerja. Bahkan sampai masuk kantor hari Sabtu dan Minggu, akhirnya berujung dengan kekalahan. Calon klien akhirnya menyerahkan bisnisnya ke pihak lain. Tentunya saat pertama kali membaca email itu, saya merasa lumayan kecewa. Siapa sih yang tidak ingin memenangkan tender? Kekecewaan ini kemudian berlanjut menjadi pikiran-pikiran yang mengganggu. Di mana salah kami ya? Apakah eksekusi idenya kurang baik? Apakah ada tutur kata yang salah saat presentasi? Dan seterusnya. Pada akhirnya, saya harus menegur diri saya sendiri untuk berhenti. Kami tentunya harus mengevaluasi diri, tetapi tidak perlu sampai menyesali secara berlebihan. Keputusan calon klien tidak ada dalam kendali kami. Kami memang bisa berusaha sebaik-baiknya dalam menyiapkan proposal, tetapi keputusan akhir sepenuhnya sudah di luar kekuasaan kami. Mengingat kembali hal ini membantu membuat saya merasa sedikit lebih tenang. Masih ada hari esok yang masih harus diperjuangkan. Some things are up to us. Some things are not up to us. Epictetus, Enchiridion. Ada hal-hal di bawah kendali, tergantung pada kita. Ada hal-hal yang tidak di bawah kendali, tidak tergantung pada kita. Jika harus memilih hanya bisa mengingat satu kutipan saja dari berbagai teks tentang filosofi teras, biarkan kalimat dari epiktetus di atas yang selalu pembaca ingat. Kalimat ini begitu sederhana, begitu mudah dipahami, dan mungkin saat ini kamu berpikir, hah? Nenek-nenek gen X juga tahu, apalagi gue yang milenial. Namun, apakah kamu benar-benar tahu, sekadar pernah mendengar dan merasa tahu tidak sama dengan benar-benar tahu, yaitu benar-benar meresapi, mendalami, dan menerapkannya? Prinsip ini disebut dikotomi kendali, dicotomi of control. Bisa dibilang semua filsuf Stoic sepakat pada prinsip fundamental ini bahwa ada hal-hal di dalam hidup yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kedua definisi ini menurut Stoisisme, tidak di bawah kendali kita, tindakan orang lain, kecuali tentunya dia berada di bawah ancaman kita, opini orang lain, reputasi, popularitas kita, kesehatan kita, kekayaan kita, kondisi saat kita lahir, seperti jenis kelamin, orang tua, saudara-saudara, etnis, suku, kebangsaan, warna kulit, dan lain-lain. Segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita, seperti cuaca, gempa bumi, dan peristiwa alam lainnya. Ada banyak hal-hal yang belum ada di masa para filsuf toa hidup, tetapi dapat kita kategorikan di sini, seperti harga saham, indeks pasar modal, razia sepeda motor, dan nilai tukar rupiah. Di bawah kendali kita, pertimbangan, judgement, opini, atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita. Segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Lebih lanjut, Epictetus menjelaskan dalam buku Enchiridien, hal-hal yang ada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, tidak terhambat, tetapi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagai budak, terikat, dan milik orang lain. Karenanya, ingatlah, jika kamu menganggap hal-hal yang bagaikan budak sebagai bebas, dan hal-hal yang merupakan milik orang lain sebagai milikmu sendiri maka kamu akan meratap, dan kamu akan selalu menyalahkan para dewa dan manusia. Dalam bahasa gampangannya, siap-siap saja kecewa cuy kalau lo terobsesi pada hal-hal di luar kendali lo, seperti perbuatan, opini orang lain, kekayaan kita, bahkan sampai kesehatan kita sendiri. Atau, menyesali kondisi kita terlahir misalnya. Awal eksistensi kita di dunia ini adalah sebuah hal yang sangat di luar kendali kita. Kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Ini adalah konsekuensi perbuatan orang tua kita di sebuah malam yang dingin dan romantis. Saat hujan baru usai dan bulan purnama, dan kita sama sekali tidak memiliki hak suara untuk menentukan jenis kelamin kita, warna kulit kita, walau nanti saat sudah dewasa boleh dicoba diganti, jenis rambut kita, lurus, keriting, jigrat, kesehatan kita, memiliki anggota tubuh yang lengkap atau disabilitas, sampai etnis, suku dan kewarganegaraan kita saat lahir. Banyak orang sampai usia dewasanya masih menyesali kondisi dia terlahir. Pikiran-pikiran seperti, mengapa saya terlahir menjadi orang Sunda, padahal seharusnya saya orang Viking? Mengapa saya terlahir di tahun 1990-an, padahal saya maunya lahir di zaman Star Trek? Mengapa saya punya rambut keriting? Mengapa saya pendek? Dan lain-lain. Bagi filosofi teras, penyesalan seperti ini adalah kesia-sian. Karena menyesali hal yang ada di luar kendali kita, Stoisisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari things we can control, hal-hal yang di bawah kendali kita. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bagi para filsuf Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti perlakuan orang lain. Opini orang lain, status dan popularitas, yang ditentukan orang lain, kekayaan, dan lainnya adalah tidak rasional. Di bab sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Stoisisme mengajarkan bahwa kita wajib menggunakan nalar dan rasionalitas agar selaras dengan alam dan terhindar dari kebiasaan menyalahkan Tuhan dan orang lain, pernah menyalahkan Tuhan atau orang lain untuk urusan rezeki, reputasi, atau kesehatan kita. Udah, ngaku aja. Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang di luar kendali itu tidak rasional, karena bagaimana kita bisa benar-benar bahagia jika pencapaian akan hal-hal tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Hal-hal ini tidak merdeka, bagaikan budak, dan merupakan milik atau ditentukan orang lain. Jika kita hanya bisa merasa bahagia dengan hal-hal yang ada di luar kendali kita, ini sama saja dengan menyerahkan kebahagiaan dan kedamaian hidup kita ke pihak orang lain. Perilaku tersebut bertentangan dengan filosofi teras, seperti yang akan kita bahas berikut. Sampai di sini, mungkin ada dari kamu yang berpikir, tidakkah kekayaan datang dari kerja keras dan ide-ide startup brilian kita? Tidakkah ketenaran bisa dibangun dengan jerih payah kita, seperti misalnya memposting ratusan selfie dan video di media sosial? Apalagi soal kesehatan, masaksi ini di luar kendali kita, sejak kecil. Kita diajarkan untuk memelihara kesehatan dengan mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Harusnya, kekayaan dan ketenaran, apalagi kesehatan, termasuk dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan dong? Disinilah pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tetapi juga mempertahankan. Kenyataannya, kekayaan, ketenaran, dan kesehatan memang bisa diusahakan untuk dimiliki, tetapi apakah kita yakin bisa sepenuhnya mempertahankannya? Atau, sesungguhnya semua itu adalah hal-hal yang sangat rapuh, ringkih, dan mudah lenyap bagai asap rokok di sedot pemurni udara. Kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Rumah, mobil, atau tas mewah kita bisa terbakar. Bisnis kita bisa bangkrut atau disita pemerintah. Bencana alam bisa melenyapkan properti kita dalam sekejap. Pasar saham dan investasi lain kita bisa merosot mendadak. Dapat salam dari koleksi batu akik dan investasi pandawa. Kita berpikir orang tua kita tajir melintir kepuntir, sampai tiba-tiba suatu hari rumah kita kedatangan tamu dengan rompi orangnya KPK. Sesungguhnya, kekayaan bisa dibangun, tetapi mempertahankannya tidak semudah itu. Filosofi teras dimulai oleh seorang pedagang kaya yang kehilangan kekayaannya dalam sekejap di kapal karam. Zeno tahu betul bahwa harta miliknya adalah tidak tergantung padanya. Ketenaran. Yakinkah kita bisa sepenuhnya mempertahankan ketenaran? Popularitas yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah bisa lenyap dalam sekejap hanya karena salah omong, salah posting di media sosial, sekadar mendukung calon kepala daerah yang salah, atau foto enak-enak dengan mantan tiba-tiba tersebar. Sesungguhnya, ketenaran dan reputasi kita sangatlah rapuh. Artinya, sebenarnya ketenaran di luar kendali kita sepenuhnya. Persahabatan Karena persahabatan melibatkan orang lain, maka sudah jelas hal ini di luar kendali kita. Walaupun kita sudah melakukan segala upaya untuk mempertahankannya. Kita bisa bersikap jujur, menghormati, menghargai dan berusaha menyenangkan teman, tetapi tetap saja persahabatan bisa menjadi dingin dan mati karena satu dan lain hal. Misalnya, sama-sama naksir orang yang sama. Kesehatan. Ini pasti bagian yang paling membingungkan, tetapi sangat mudah dijelaskan. Mengapa kesehatan tidak termasuk hal yang bisa kita kendalikan? Bayangkan skenario ini. Seseorang hidup sangat sehat, menjaga makanan, tidak merokok, apalagi narkoba, tidak mabuk-mabukan, olahraga teratur, mencukur bulu ketiak setiap minggu, dan semua kebiasaan sehat lainnya. Namun, suatu hari dia didiagnosis menderita kanker yang menurut pengetahuan medis saat ini masih bisa dipengaruhi faktor keturunan, genetik. Atau, orang yang sama traveling ke belahan dunia lain dan terinfeksi dengan kuman setempat. Atau, Orang yang sama sedang lari pagi dan tiba-tiba ditabrak secara tidak sengaja oleh anak muda yang baru pulang parti dalam keadaan mabuk dan pada akhirnya orang tersebut menderita cacat seumur hidup. Sesungguhnya, sama seperti kekayaan, kesehatan sewaktu-waktu bisa direnggut oleh nasib. Jadi, menyangkut hal-hal di luar kendali kita seperti kekayaan, reputasi, dan kesehatan, bahkan sesudah memilikinya, kita akan selalu dihantui rasa was-was kehilangan hal-hal tersebut. Karena semua ini berada di luar kendali kita, maka kemungkinan hal tersebut hilang benar-benar nyata kita bisa kehilangan karir, reputasi, status, pacar, maupun harta dalam sekejap. Lalu, karena tidak berada di bawah kendali kita, maka hal tersebut bisa direnggut sewaktu-waktu dari kita dan tidak masuk akal untuk menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang kapanpun bisa lenyap dari hidup kita. filsuf Stoa mengambil pendekatan yang sangat logis, Ngapain lo bahagia untuk sesuatu yang sewaktu-waktu bisa hilang? Siapapun yang mengingini atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendalinya tidak pernah akan benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya sendiri, tetapi akan terus terombang ambing terseret hal-hal tersebut, ujar Epictetus dalam Discourses. Menarik di sini bahwa Epictetus mencatat dua sikap umum terhadap hal-hal di luar kendali kita, mengingininya, seperti mengingini kekayaan, popularitas, kecantikan, dan lain-lain dan juga menghindarinya. Kita bisa terobsesi menghindari hal-hal buruk dalam hidup kita, seperti kemiskinan, kesusahan hidup, kejahatan, kematian, dan lain-lain. Namun, sama dengan keinginan, maka menghindari hal-hal yang di luar kendali kita adalah kesia-sian. Keinginan dan ketakutan akan hal-hal di luar kendali kita bagaikan rantai yang membelenggu, sehingga kita tidak pernah benar-benar merdeka. Ketika segala keputusan hidup kita didorong dan dipengaruhi oleh nafsu ingin memiliki atau menghindari hal-hal di luar kendali kita, sebenarnya kita telah diperbudak hal tersebut. Jika ingat empat kebajikan, virtue dalam filosofi teras, keberanian, kebijaksanaan, menahan diri, temperance, dan keadilan, maka dua di antaranya, keberanian dan menahan diri, adalah sikap menghadapi hal-hal di luar kendali di atas. Manusia yang rasional diharapkan bisa menahan diri dari keinginan akan hal-hal di luar kendali kita, harta benda, reputasi, kenikmatan ragawi seperti makanan, minuman, seks, kesehatan. Sebaliknya, keberanian timbul karena kita sadar kebahagiaan kita tidak tergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Jika kekayaan, reputasi, kesehatan kita diambil dari kita, kita bisa tetap bahagia. Jadi mengapa takut? Pasrah pada keadaan? Dengan dikotomi kendali seperti di atas, apakah Stoisisme mengajarkan kita untuk pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di semua situasi, bahkan saat kita merasa tidak ada kendali sekalipun, selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka, yaitu pikiran dan persepsi. Ada sebuah analogi menarik di dalam literatur Stoisisme yang menjelaskan tentang kemerdekaan di dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Bayangkan seekor anjing yang terikat lehernya ke sebuah gerobak. Saat gerobak bergerak, anjing ini punya pilihan. Pertama, dia bisa ngotot pergi berlawanan arah dengan si gerobak, yang hasilnya adalah lelah, karena dia tidak mungkin bisa menang melawan gerobak itu, dan lehernya akan tercekik sampai tersengal-sengal. Pilihan kedua, dia bisa memilih untuk berjalan mengikuti arah dan kecepatan si gerobak tanpa harus tercekik. Bahkan. Dia masih bisa menikmati pemandangan dan bergenitria dengan anjing lain di jalan. Ketika anjing ini melawan hal-hal yang di luar kendalinya, dalam hal ini gerobak yang berjalan, dia hanya menemui penderitaan. Namun, ketika dia memfokuskan pada hal yang bisa dikendalikan, yaitu mengikuti gerobak, menikmati pemandangan, sambil mengedipkan mata pada anjing-anjing lain, maka dia tetap bisa merasa bahagia. Kalau kita berpikir analogi anjing di atas terlalu kejam untuk diterapkan di situasi manusia, coba bayangkan pengalaman kedua orang berikut. Pertama, ada Viz Admiral James Stockdale, seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang terjun di Perang Vietnam. Stockdale menerbangkan 150 misi terbang di atas wilayah musuh, Vietnam Utara, dan pada September tahun 1965, pesawatnya ditembak jatuh di wilayah musuh. Stockdale berhasil menyelamatkan diri dengan terjun keluar menggunakan parasut. Filosofi teras yang dipelajarinya akan menjadi bekalnya bertahan hidup, secara fisik dan moral. Saat ia harus memasuki wilayah musuh, Stockdale berkata pada dirinya sendiri, saya meninggalkan dunia teknologi dan memasuki dunia epiktetus. Sesudah ditangkap, Stockdale dikeroyok dan dipukuli oleh tentara musuh sedemikian rupa yang di kemudian hari menyebabkan ia berjalan pincang untuk seumur hidupnya. Stockdale ditahan sebagai tawanan perang selama 7,5 tahun, dan lebih dari 4 tahun dari masa itu dihabiskan dalam sel isolasi. Bayangkan, kamu tidak bisa berhubungan dengan manusia lain selama lebih dari 4 tahun. Selama ditawan, Stockdale disiksa selama 15 kali. Selama ditahanan itu juga, Stockdale berusaha mempertahankan moril tawanan yang lain dan menghibur mereka jika mereka akhirnya takluk di bawah penyiksaan fisik. Sesudah bertahun-tahun melalui isolasi, Cedera permanen, sampai penyiksaan. Akhirnya Stockdale dibebaskan dan kembali ke Amerika Serikat. Beliau kemudian menuliskan esai berjudul Courage Under Fire: Testing Epictetus' Doctrine in a Laboratory of Human Behavior. Keberanian dalam serangan, menguji doktrin Epictetus di dalam laboratorium perilaku manusia. Bagaimana Stoicismo membantunya melalui episode paling gelap dalam hidupnya. Kedua, jika kamu mengalami situasi di mana ayah, ibu, Saudara laki-laki dan istrimu yang sedang hamil harus mati di kompleks tahanan, ghetto, dan kam konsentrasi di waktu yang berdekatan. Apakah kamu bisa tetap waras dan tegar? Itulah yang dialami Viktor Frankl, seorang prikiater yang hidup di Austria saat Perang Dunia II. Ketika tentara Nazi Jerman memasuki Austria, Frankl dan keluarganya yang keturunan Yahudi dicinduk dan dikirim ke ghetto Yahudi, kemudian dipindahkan lagi ke kam konsentrasi. Ayah Frankl meninggal di ghetto pada 1943, lalu ibu, saudara laki-laki, dan istrinya dibunuh di Kamp Konsentrasi. Selama di Kamp Konsentrasi, Frankl tetap aktif bekerja menyediakan kelas pengajaran dan juga layanan kesehatan bagi sesama tawanan, sampai akhirnya ia dibebaskan dengan datangnya Pasukan Amerika Serikat. Seusai Perang Dunia II, Frankl kembali ke Vienna dan menulis buku mengenai pengalamannya di Kamp Konsentrasi. Bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning, Pencarian Manusia Akan Makna, menjadi salah satu buku psikologi paling populer sepanjang masa dan menjadi basis untuk terapi psikologi Frankl yang disebut logoterapi. Dari pengalamannya, Frankl menyimpulkan bahwa di dalam situasi yang paling menyakitkan dan tidak manusiawi, hidup masih bisa memiliki makna, dan karenanya, penderitaan pun dapat bermakna, meaningful. Kita tidak bisa memilih situasi kita. Tetapi kita selalu bisa menentukan sikap, atitude kita atas situasi yang sedang dialami. Kisah kedua tokoh di atas cukup memberikan jawaban apakah filosofi teras artinya identik dengan pasrah pada keadaan. Baik Stockdale maupun Frankel berada di situasi yang tidak bisa dikendalikannya, ditahan oleh musuh perang. Tetapi dalam kondisi yang terkesan dibatasi, ternyata mereka masih memiliki kebebasan untuk memberikan respon. Baik respon di dalam diri, di dalam pikiran. Menolak untuk menyerah dan putus asa, sampai respon eksternal, tetap memilih aktif membantu sesama di dalam situasi nestapa. Seperti dikatakan Epictetus dalam Discourses. Misalkan saya harus mati, haruskah saya mati sambil menjerit-jerit dan menangis? Atau, tangan dan kaki saya harus dirantai, haruskah saya melakukannya sambil mengeluh dan menggerutu? Saya harus dibuang, eksilet. Adakah yang bisa menghentikan saya untuk menjalaninya dengan senyuman dan tetap tenang? Tidak ada kemerdekaan yang benar-benar hilang, bahkan di situasi di mana seolah kebebasan kita sudah direnggut sama sekali, atau situasi yang tampak sudah sangat gelap sekalipun. Lanjut part 4.